Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa naudzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu ilaha illallah wahdahu sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum Min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal bihi wal arham Inna Allaha kan عليكم رقيبة. Ya ayuhal Ladinam amanu taqul Allah wa qaulu qaulan sedida yuslih lakum aamalakum wa yaghfir lakum zubakum wa mayyutil laha wa rasulahu. Fad faza fauzan عظيمة. Ama بعد. اخواني Hadirin rahimani wa rahimakumullah Tentu yang pertama kita awali majlis Kita ini marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Atas karunianya, kemudahan dari Allah, nikmatnya Kita bisa bermajlis di tempat ini untuk bersama-sama kita tafakuh fitin Menempuh sebab untuk kita meraih fiqih Pemahaman terhadap agama Tentu ma'asri muslimin rahim wa'anirahim kesempatan wa'akumullah Kesempatan-kesempatan yang seperti ini Kalau tidak dimudahkan oleh Allah Azza Azzawajal Kita tidak mungkin akan mendapatkannya. Oleh karena itu, ikhwa wa akhwati fitlah rohimah rahimakumullah banyaklah bersyukur kepada Allah azza wajal atas nikmat keamanan, nikmat kesempatan, nikmat kita tinggal di sebuah negeri yang kita mudah untuk menegakkan syariat Islam, syiar Islam, solawatul hams, Salat lima waktu tuturi masjid untuk membacakan ayat mendengarkan hadis. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabatnya, para tabiin wa tabi'ut tabiin wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan kita malam hari ini Adalah pembahasan yang sangat penting Dan insyaallah pembahasan ini meskipun Ya sering terulang Namun kita merasakan betapa pentingnya pembahasan ini untuk kita Senantiasa ingat Yaitu pembahasan tentang Peran orang tua di dalam tarbiyah Tarbiyah tul'aulat pendidikan anak-anak. Peran orang tua di dalam ya, mentarbiyah yang mendidik anak-anak. Pembahasan ini terasa sangat lebih penting dan sangat kita butuhkan ya, di saat kita mendapatkan fitnah akhir zaman itu semakin besar. Naam fitnah di akhir zaman ini semakin besar. Dan yang namanya musuh-musuh Islam, musuh-musuh ya, negeri ini, itu memiliki upaya agar para pemuda itu rusak. Generasi muda itu tidak punya jati diri. Berupaya agar Anak-anak muda jauh dari agama. Ini sesuatu yang kita semua menyaksikan. Ya, coba lihat saja masjid-masjid. Ya, solat subuh misal. Berapa pemuda yang sholat ikut bersama dalam solat subuh? Solat maghrib, solat asar, solat isya. Ya, kalaupun ada orang-orang tua. Ya muadzinnya orang tua, ya. Imamnya juga orang tua, makmumnya juga orang tua. Mana para pemuda? Ya. Ini masyaral muslimin rahiman rahimakumullah semakin menekankan kita semuanya untuk mewaspadai. Ya. Makar dari musuh-musuh agama ini, makar dari musuh-musuh negeri ini yang berkeinginan ya, jelek terhadap kaum muslimin kepada negeri ini, nah, kedaulatannya, ya, dengan merusak para pemuda. Nah, berbicara upaya agar pemuda ini menjadi pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang nanti di masa yang akan datang memegang estafet perjuangan, ya. Berarti pembicaraan tentang itu tidak lepas dari pembicaraan tarbiyah, pendidikan. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak sisi yang bisa kita bahas dalam masalah ini sesungguhnya. Namun pada kesempatan malam hari ini saya akan awali pembahasan kita ini dengan sebuah kisah yang sahihah yang kisah ini juga sering kita dengar, kisah ini juga sering kita apa kaji. Di dalam riwayat yang sohih disebutkan tentang kisah hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari Mekah ke Madinah. Di antara potongan kisah itu adalah ketika Nabi Ali Sulaiman sampai di kota Madinah. Ada seorang wanita sahabiat yang bernama Ummu Sulaim, ya, datang membawa putranya yang bernama Anas, Anas bin Malik. Yang ketika itu umur baru sekitar 8 tahun. Qila sebagian riwayat mengatakan 10 tahun. Ada yang mengatakan 8 ada yang mengatakan apa? 10. Fa'ala kulihal Ummu Sulaim, ya. Sahabiyat ini datang membawa Anas bin Malik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk apa dibawa kepada Nabi? Ternyata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha membawa Anas bin Malik kepada Nabi dengan tujuan memberikan Anas kepada Nabi menjadi pembantu. Pembantunya Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Umu Sulaim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ada Anas yang Wahai Rasulullah, ini anak saya Anas, saya bawa untuk yahdumuka, untuk berkhidmah kepadamu. Nam, yang namanya berkhidmah ya, mengiringi Nabi Ali Shallallahu Wasallam, membawakan sandalnya. Ya, mengambilkan air raba wudu membawakan air untuk qadha al-hajjah disuruh nabi untuk melakukan ini melakukan itu khatim namanya pembantu ya baik ikhwahul kiram rahiman rahimakumullah dan nabi menerima nabi menerima ya dan maksud dari ummu Sulaim membawa Anas bin Malik kepada Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata datang agar sang anak menjadi apa? pembantu bukan. Tapi yang diinginkan oleh ummu Sulaim adalah bagaimana sang anak itu bisa belajar, bisa mendapatkan tarbiyah, bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Apa ada pendidik yang lebih baik dari Nabi? Jawabannya tidak ada. Apa ada pendidik yang lebih ikhlas dari Nabi? Jawabannya juga tidak ada. Apakah ada pendidik yang lebih alim, lebih berilmu daripada Nabi? Alihissalatu wassalam. Jawabannya juga tidak ada. Beliau yang terbaik. Ya. Jadi ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha datang membawa Anas kepada Nabi ali shalatu wasallam yahdumuk untuk berkhidmah itu bukan semata-mata ya datang untuk memberikan Anas membantu begitu saja tidak. Ada hal yang penting di balik itu adalah pendidikan sang putra. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dan yang namanya Nabi Ali sallatu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau sosok yang sangat luar biasa di dalam mendidik. Di awal perjumpaan Anas bin Malik dengan Nabi Ali sallatu wasallam saja itu sudah langsung didoakan oleh Nabi. Ya. Jadi Anas ini didoakan oleh Nabi Ketika ibunya membawa Anas kepada Rasulullah ya, Nabi mendoakan untuk Anas ya. Allahumma aksir malahu Ya Allah perbanyaklah hartanya Wa auladahu dan anak-anaknya keturunannya Wa adhilhul jannah Dan masukkan dia ke dalam jannah surga ini sebagian riwayat seperti itu, lafadz doanya didoakan tiga hal, ya Allah perbanyaklah hartanya, ya kemudian anak-anaknya dalam sebagian riwayat panjangkanlah umurnya, ya. namanya banyak anak kan otomatis panjang apa, umur juga ya. ada kaitannya. Didoakan panjang umur, didoakan banyak harta, didoakan Masuk ke dalam surga. Nah, Ma'ashrul muslimin rahimahin rahimahkumullah. Ini potongan kisah yang saya maksud untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, Taib, Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ikhwati'l kiram rahimahin rahimahkumullah. Hadis ini menunjukkan, bahawa para sahabat Nabi Ritwanullah Alim Ajmain sangat memberikan perhatian kepada putra-putri mereka dalam bab tarbiyah, dalam bab pendidikan. Nah, ini salah satu contoh dan contohnya sangat banyak. Tetapi ini salah satu contoh yang menunjukkan bahawa, para Sahabat Nabi Ridwanullah Alimajma'in, mereka sangat-sangat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ma'asul Al-Muslimin Rahiman rahimakumullah. Hadis ini adalah cermin bagi kaum muslimin. Jadi kan bukan hanya sekedar kisah. Tapi hadis ini menjadi cermin bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya untuk mentauladani sahabat Nabi di dalam mendidik putra putri mereka. Baik. Jadi, nah riwayat ini ya merupakan cermin bagi kita sekaligus pendorong bagi kita kaum muslimin untuk mencontoh para sahabat di dalam mereka memberikan perhatian terhadap tarbiyah pendidikan anak-anak tauhid dan kita semuanya yakin para sahabat itu adalah generasi yang apa terbaik namanya terbaik ya sisi apa yang kita lihat mesti kita dapatkan terbaik namanya terbaik Nabi mengatakan khairun nas korni sebaik-baik manusia adalah generasiku summal ladzina yalunahum kemudian generasi berikutnya para tabi'in summal ladzina yalunahum kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in dan ternyata ketika kita memandang sisi ini ya sisi tarbiyah kita dapatkan mereka juga luar biasa luar biasa berarti kita contoh mari Nabi Ali Sallatu Wasalam memerintahkan kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain. Jadi ketika kita mengikuti jejak sahabat di dalam memberikan perhatian dalam bab tarbiyah, kita sedang menjalankan perintah siapa? Nabi Ali Sallatu Wasalam mengikuti jejak para sahabat. Naam. Kemudian ma'asirul muslimin rahimah rahiman rahimakumullah, yang ketiga juga merupakan faedah dari hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu bantahan bagi sebagian kelompok manusia yang meremehkan para sahabat. Jadi ada kelompok-kelompok, sebagian orang yang meremehkan para sahabat. Apa bentuk mereka meremehkan? Mereka meremehkan sahabat itu dalam hal belajar biasa-biasa saja. Dalam hal belajar biasa-biasa saja. Nah, ya sebabnya karena mereka tidak membaca riwayat. Ya. Bahkan sebagian mereka merasa lebih hebat daripada para sahabat. Oh, saya bisa sampai profesor. Saya bisa menjadi guru besar. Saya punya penelitian ini, penelitian itu. Saya sudah belajar di negeri ini, di negeri itu. Dia pikir dia telah mencapai ilmu dan semangat yang melebihi para sahabat. Padahal tidak. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Nam, bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah Alimajmuan mereka sangat semangat untuk belajar semangat untuk mendapatkan guru yang terbaik, lebih baik daripada guru besar, ya atau tidak Rasul alaih salatu wassalam ya, sayyidul awwalina wal akhirin sayyidu waladi adam ini dari satu sisi sisi yang lain kita dapatkan para sahabat itu ketika mereka belajar ya kita dapatkan mereka juga belajar sejak masa kecil ini 8 tahun ini 8 tahun sudah menempuh jejak meraih ilmu dari guru yang terbaik. Nah, apa kira-kira hal ini ada pada orang tadi yang menganggap dirinya lebih apa? baik? Tidak ada. Ini faedah tambahan ya, kawan. Karena tentu kita tidak ingin para sahabat diremehkan. Bapak kita, Ibu kita, kalau diremehkan aja kita tidak terima. Apalagi sahabat, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rosululloh Taalaanhum mereka adalah sosok-sosok ya toladan bagi umat ini. Taufiqal Muslimin rahimahun rahimakumullah. Ini faedah yang ketiga. Sepertinya sudah ngantuk. Belum ya? Belum, Ma'af ya sebagian sebagian agak ngantuk ya. apa-apa ya. Ya, ya. Karena ngantuk itu juga menunjukkan semangat ya, kan. Oh iya, semangat kan. Walaupun ngantuk tetap hadir kan berarti kan semangat ya, kan. Kita ambil sisi positifnya ya, kan. Yang keempat ikhwan. Yang keempat. Kita akan ambil beberapa faedah tarbawiyah. Ya yani beberapa faedah yang terkait dengan tarbiyah. Ya ni kita sebagai orang tua kan ingin memberikan perhatian kepada anak dalam bab apa? Tarbiyah. Ya. Taib. Apa bentuk perhatiannya? Nah, kalau dalam hadis ini kan perhatian sang ibu, ya atau tidak, kepada pendidikan anas. Ya. Taib. Berikut ini beberapa faedah tarbiyah pendidikan. Ya. Yang pertama, maaf saudara muslimin. Ya. Ya. Di antara bentuk perhatian orang tua adalah memilihkan untuk anak-anaknya guru yang terbaik. Ini di antara bentuk perhatian orang tua. Kalau memang saya ini orang tua yang baik, Anda orang tua yang baik, berusaha untuk mencarikan guru yang terbaik. Nah. Toib. Guru yang terbaik itu bukan hanya sekedar pinter enggak. namanya. Pinter tapi ternyata kurang perhatian ya berarti tidak sempurna di situ. namanya. Mungkin ilmunya pas-pasan dalam arti. Tapi yang namanya anak kan ilmunya enggak butuh terlalu banyak. Butuh yang sedikit-sedikit dulu. Namanya. Tapi perhatiannya besar orang tua ini, guru ini. Intinya kita melihat mana yang paling maslahat. Guru yang terbaik untuk anak kita. Yang kedua, di antara perhatian ya. Orang tua terhadap pendidikan anak-anak adalah mencarikan lingkungan yang terbaik. Atau mencarikan lingkungan yang baik yang membantu anak-anak kita di dalam ya membentuk karakternya, ya, sifat-sifatnya. Ya. Coba kita lihat bagaimana Umus Suleim lingkungan yang terbaik tentu lingkungan yang di situ ada Nabi Alih Salatullah Sallam ya keluarganya Rasul kan seperti itu artinya kalau Anas ini dekat dengan Nabi maka dia akan melihat ya, lingkungan yang baik ya jadi lingkungan yang baik itu punya pengaruh ya. pergaulan juga demikian Jangankan bergaul dengan manusia ya. Bergaul dengan hewan saja bisa Mempengaruhi sifat ya. Nabi al-salatu Wasallam pernah mengatakan bahwa Ketenangan, kesabaran itu ada pada para pengembala apa? Domba Biasanya orangnya itu tenang-tenang Nah, Tenang, sabar ya. Berbeda dengan ya, pengembala apa? Monta, Monta ya, ya. itu masya Allah ya kan, akhirnya mempengaruhi sifat bagi para pengembalanya ya. ya. Kalau domba kan masya Allah ya kan, kita membawa satu domba saja yang lain apa? Ngikutnya, pernah nyoba belum? Saya juga belum ya kan, bawa ya kan, tapi pernah lihat ya kan, wah, anak kadang lihat ini orang wibawa sekali nih namanya, ya. dia membawa satu ekor yang belakang ngetut ke, ngikuti namanya. Ya. Sabar, ya kan. Perhatian kepada apa domba-domba itu, mencarikan tempat yang nyaman untuk mereka bisa makan, hal-hal demikian. Lah kalau dengan hewan saja bergaul itu bisa mempengaruhi sifat, lalu bagaimana juga bergaul dengan apa manusia? Hewan kan tidak bisa ngomong, tidak bisa mempengaruhi dari sisi apa ucapan, ya kan? Tidak ya, ada kan hewan mempengaruhi dengan ucapan ada, ya kan tidak ada tapi kalau manusia cerita ngalor ngidul ya, me mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi keyakinan ya, mempengaruhi sifat akhlak luar biasa. Makanya hal penting di antara hal yang menunjukkan perhatian orang tua terhadap tarbiyah anak anaknya adalah mencarikan lingkungan yang baik. Kemudian yang ke Tiga di antara bentuk perhatian orang tua adalah memberikan perhatian terhadap pendidikan anak itu sejak dini, sejak awal. Jangan menunda-nunda. Ya, yeah. jangan menunda-nunda. Toyib, apalagi sesuatu yang sesungguhnya sudah pernah atau sudah dibatasi oleh Nabi batasannya contoh misalnya umur tujuh tahun itu orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya apa sholat lima waktu ini kan sudah dibatasi ini ya. nah kata Nabi Ali Sholatu Wasalam muru auladakum bis salati wahum abna'u sabeen wadribuhum wahum abna'u ashrin wa farqu bi nahum fil mazaj Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan solat ketika mereka berumur sepuluh apa tujuh tahun. Ketika umur tujuh tahun, perintahkan anak-anakmu jangan ditunda. Sejak umur tujuh tahun sudah wajib bagi saya sebagai orang tua untuk memerintah anak-anak kita tujuh tahun. Adapun sebelum itu ya bukan berarti kita tidak ngajari, kita memberikan contoh ya kita mungkin apa namanya menyebutkan tentang keindahan sholat namanya anak-anak ya kan umur-umur tiga umur tahun kadang tanya kan bapak-bapak lagi ngapain ini namanya ya berdiri hadapnya kok situ terus coba sekali-kali hadap sini namanya anak ya kan ya, di situ kan mau gak mau kita harus menjelaskan ini namanya sholat nak ya sholat-sholat itu apa namanya anak ya Sholat menghadap Allah. Allah mana? Ya, seperti itu namanya anak. Ya. Tapi, tapi kalau sudah umur 7 tahun, 7 tahun, maka wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memerintahkan mereka melakukan sholat. Lima waktu. Subuh, luhur, asar, maghrib, isyak, terus seperti itu. Juga tentunya diajari apa? Rukun syaratnya, wudhunya, ya. Kemudian juga terkait dengan aurat menutup auratnya, karena sholat itu harus ini semuanya ada menutup aurat, bersih dari najis, tempat badan, pakaian, ya, wuduknya diajari, diajari rukun rukunnya menghafalkan surah al-fatihah, diajari dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, ada sebagian orang tua yang menganggap ini hal biasa, ya biasa dalam arti tidak perlu mendapatkan perhatian akhirnya menunda-nunda ah masih tujuh tahun kok yeah. biar mereka senang-senang dengan anak-anak yang lain asar masih main waktu asar dia tidak perhatikan sudah biarkan biarkan saja namanya anak-anak dunia anak-anak ya yeah. lain terus nah maghrib belum pulang tidak apa-apa sudah biarkan biar mereka masa kecilnya bahagia namanya. bukan seperti itu masalah kebahagiaan. Menunda-nunda ini berakibat buruk, Maksudnya, ketika sudah ada batasan kok masih ditunda-tunda ini lebih-lebih lagi Nah, hadis ini Masal Muslimin kisah Um Sulaim radhiyallahu taala anha ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari bentuk perhatian orang tua terhadap tarbiyah adalah, naam hendaknya kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita di masa kecil. Yukol dikatakan ya mengukir ya atau menghafal di masa kecil itu ibarat mengukir apa di atas batu. Ya, ini dari dari bab hafalan. Ya. Tapi menghafal di masa tua seperti mengukir di atas air Ya seperti kita ini yang sudah tua-tua ini kan, ngukir angel. Hafalan kemarin ya, sekarang sulit lagi gitu. Itulah kalau orang sudah tua. Artinya ketika anak kecil sudah diajari zikir pagi, zikir petang dibiasakan, akhirnya menjadi sifat. Ma'asyiral muslimin rahimahni wa rahimakumullah. ini sedikit ya sebagai awal ya. Namun hadis ini nah, banyak sekali faedah yang bisa kita pakai, kita ambil faedahnya kisah ya Ummu Sulaim ketika datang kepada Nabi Ali Sallatu nah, membawa Anas bin Malik. Dan ternyata ma'asra al-muslimin rahimanurrahimakumullah apa yang diharapkan oleh Ummu Sulaim ini betul-betul terwujud. Terwujud. Sebab kalau kita tempuh Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Kita menempuh sebab. Hidayah bukan di tangan kita. Kita hanya menempuh sebab. Kita menempuh sebab sebaik-baiknya. Mengikhlaskan niat. Ya. Memberikan perhatian terhadap anak-anak dalam tarbiyah. Hidayah di tangan Allah. Ya. Tapi Allah tidak pernah menyanyiakan hambanya. Abadan tidak pernah. Fa'amma man a'to wattaqa wasaddaq bil husna fasanyasiruhu lil yusra pasti akan dimudahkan pasti jangan pernah putus asa ya. walaupun mungkin di hadapan kita terkadang mendapatkan kesulitan-kesulitan kita punya anak 10 ya macam-macamnya 10 ada yang mudah ada yang sulit ada yang tapi itulah perjuangan hidupnya seperti itu kadang naik, kadang datar, kadang turun, kadang terjal. Ya. Naam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, berhasil mendapatkan kemuliaan. Dan apa yang diharapkan oleh Ummu Sulaim itu betul-betul terwujud, ya. Ma'asyaral muslimin rahimanurrahimakumullah disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu ya beliau ini meraih doanya Rasul ini pertama kali tadi ketemukan didoakan itu ternyata doa Rasul ini terkabul guru termasuk orang tua doa doanya itu penting sangat penting doa seorang guru doa orang tua ya barangkali kita belum bisa menyaksikan di masa hidup kita mungkin nanti ya. Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu ya dikabulkan doanya Rasul ali Sulatul Islam umur beliau panjang dipanjangkan oleh Allah ya sampai ya wafat pada tahun sembilan puluh 384 hijriah, 94 hijriah ya. atau 93. Ketika Rasul Hijrah umur tadi ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan berapa? 10. Artinya ketika wafat sudah lebih dari 100 tahun. Umur lebih dari 100 tahun ini kan panjang ini. Nah, umur umat Nabi Ali Sulatul Azzam itu 60 sampai 70 lah ini sampai 100 tahun. Lebih dari 100 tahun, itu Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang, ya, yang paling akhir wafatnya itu Anas bin Malik. Berbicara tentang putra putranya beliau, ya, beliau sendiri menceritakan, ya, saya telah memakamkan lebih dari seratus ya, keturunan saya. Ya. Jadi anak anaknya itu meninggal lebih dulu, namanya. Lebih panjang bapaknya daripada apa anaknya dari sisi umur Artinya kan makamkan anaknya, besok lagi makamkan lagi Karena umurnya sampai 100 Rezekinya juga subhanallah, hartanya diperbanyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Anas bercerita diantara yang Allah berikan kepada saya Saya punya kebun yang setiap tahun panen sampai dua kali Kurma itu ya sekali namanya panen. Ada ceritanya dua kali panen. Ya, artinya maasirul muslimin, rohmanu rohimakumullah, perhatian sang ibu umu sulaim kepada anas bin malik ini berbuah. Ya, didapatkan guru yang terbaik yang mendoakan kebaikan kepada putranya, dikabulkan itu doanya rasul. Anas mengatakan saya sudah mendapatkan dua dan masih menanti yang satu. Yang dua itu anak yang banyak, umur yang panjang ini atau harta yang banyak ini sudah saya dapatkan. Yang satu ini, ini masih saya nanti. Yaitu didoakan masuk apa? Sorga. Namanya. Ini yang saya nanti. Nampaknya. Kemudian ma'asral muslimin Rahiman rahimakullah Dari sisi ilmu Selama bergaul dengan Nabi 10 tahun Berarti kan 10 tahun Rasul SAW Hijrah 10 tahun kemudian wafat Artinya 10 tahun ini Anas bin Malik Bersama dengan Nabi Sang ibu merelakan Anas bin Malik Berkhidmah kepada Nabi Bukan berkhidmah kepada sang ibu Ya tetap berkhidmah dengan sang ibu Dengan mentaatinya kan seperti itu Tapi dalam bab Ya, membawakan air, membawakan sandal, lebih rela untuk kamu berhitah kepada Nabi. Ya. Dan selama berhitah kepada Nabi kan mendapatkan banyak sekali ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan sahabat itu belajarnya biasa-biasa saja, saya katakan dusta. Karena orang kalau bersama dengan Nabi setiap hari berarti setiap saat sedang belajar ilmu kan demikian. Karena setiap ucapan Nabi itu hadis, setiap ucapan Nabi itu ilmu, duduknya Nabi ilmu, berjalannya Nabi ilmu, diamnya Nabi ilmu, itu semua ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan sahabat itu apa sih belajarnya? Nah, hati-hati ini, sahabat itu luar biasa. Bersama dengan Rasulullah SAW itu ilmu semuanya. Nah, Taib. Nabi berbicara tentang hari kiamat, berarti ilmu. Tentang apa? Keyakinan, yaitu qad. Nabi membenarkan cara ibadah, dan seterusnya. Berarti belajar akidah, fikih dan seterusnya. Itu setiap hari Anas bin Malik. Makanya beliau menjadi seorang alim. Dan di kemudian hari setelah wafatnya Rasul alaih salatu wassalam, Anas bin Malik radhiyallahu menjadi seorang tokoh. Alim ulama dari kalangan sahabat yang menebarkan ilmu dan banyak murid-muridnya. Dan di dalam kitab-kitab hadis, Anas bin Malik meriwayatkan lebih dari seribu hadis. Lebih dari berapa? Seribu hadis. Kita buka soih Bukhari, soih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah kita dapatkan hadis hadis Anas bin Malik. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah ya buah dari perhatian orang tua terhadap apa namanya? tarbiyah pendidikan anak-anaknya ketika ya sejak kecil sudah diperhatikan. Naam. Bismillah. Barangkali ada yang tanya, Ustadz, itu kan baru satu cerita, yaitu ceritanya siapa? Anas bin Malik. Apa enggak cukup dengan satu kisah ini untuk kita simpulkan bahwa para sahabat seperti itulah keadaan mereka, seharusnya sudah cukup, ya. Ya, seharusnya sudah cukup karena kisoh ini ditambah dengan sabda Nabi khairun nasi qardi sebaik-baik manusia adalah apa? generasiku sahabatku. Cukup sudah. Tapi toib tidak masalah. Mari kita sebutkan beberapa kisoh yang lain. Di antara sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in yang mereka ini ya berumur masih relatif apa namanya? muda. Adalah Sahabat Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir Nah Taib nah, Saya ingin tanya ini nah, Pada tolib Mana tolib disini Kita semua tolib ya Berarti kita semua boleh ditanya ini Taib <tulip>. nah, Ini yang di belakang ini boleh ya ditanya ya Antum kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Ya, atau yang di belakang? Bebas nah. Oh sudah no. Pertanyaan untuk semua hmm. Nu'man bin Basir Siapa masih ingat ada hadisnya Nu'man bin Basir Di dalam Arba'in Nawawi Masih di awal-awal Arba'in Nawawi ini hadis masyhur, terkenal sekali nampaknya hadis ini. Taib, Insya Allah sudah ketemu jawabannya. Saya jawab sekarang. Yaitu hadis Innal Halala Bayinun wa Innal Harama Bayinun wa Baynahuma Umurun Mustabihat la Yaalmuhunna Kasirun minan Nas. Famanit takos Subuhat fakadistabro Ali Dinihi wa Irduhi al hadis Sesungguhnya yang halal itu jelas. Demikian pula yang haram itu apa? Jelas. Wa bainahuma dan di antara keduanya adalah ada umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang apa? Mustabihat, mutasabihat. La ya'lamuhunna katsirun minannas. Tidak banyak yang mengetahui tentang perkara itu. Tidak banyak yang tahu. Artinya berarti ada yang tahu, ya para ulama. Nah, ketika kita mendapatkan subhat sesuatu yang masih mustabihat, ya, kewajiban kita adalah menjaga diri, jangan bermudah-mudah. Makanya Nabi mengatakan, famanita kosh subhat. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang masih subhat, fakodistab roali dinihi wa irwihi. Dia telah menjaga agamanya dan apa? Nah, kemuliaannya. Ya, harga dirinya. Tapi kalau kemudian tidak berhati-hati, ya, ya dikhawatirkan dia akan terjatuh pada sesuatu yang apa? Yang haram. Nah, ini makna hadis. Ini hadis luar biasa masalul muslimin dipuji oleh para ulama, imam syafi'i dan yang lain bahwa ini termasuk hadis-hadis pokok penting dalam agama, dalam mengenal yang halal, dalam mengenal yang apa? yang haram. Ini hadis termasuk hadis pokok. Ternyata yang meriwayatkan ini yaitu sahabat Nu'man bin Bashir itu sahabat yang lahir pada tahun 2 Hijriah. Lahir pada tahun 2 apa? Hijriah. Rasul hijrah ke Madinah sudah lahir belum Nu'man? Belum. Di tahun yang pertama belum. Baru tahun yang kedua hijrah lahirlah ini Nu'man bin Bashir. Bahkan dikatakan bahwa Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat anak sahabat Anshar yang pertama kali ya apa? lahir ya. Setelah hijrahnya Nabi. Nah, ini mungkin perlu dibahas, dicek di kembali nanti. Ini sih sepertinya demikian. Nah, artinya ketika Rasul Ali sallallahu alaihi wafat, ya. Berapa umur Nu'man bin Basir? 8 tahun. Ya. 8 tahun. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah, sahabat Nu'man bin Basir ini ya, beliau ya meriwayatkan hadis juga cukup banyak ya. Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzibul Kamal ya. Menyebutkan bahwa beliau di dalam Kutubu sitah itu memiliki 114 hadis. 114 hadis. Banyak ya. 114 hadis. Dan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis diantaranya hadis-hadis pokok ini. Innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Wabaynahuma umurun mustabihat. Naam. Dan empat di antara hadis-hadis itu adalah hadis muttafakun alaih. Ada dalam sahih Bukhari dan ada dalam sahih Muslim. As Syahid intinya, Nuqman bin Bashir ini ya juga menjadi tokoh yang luar biasa. Naam. Beliau menjadi gubernur Hims. Pernah menjadi gubernur Hims. Menjadi qazi, hakim dan di masa-masa apa -masa, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang alim seorang yang berilmu dan ayahnya berarti ayahnya siapa Bashir juga sahabat ya. makanya kita katakan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma karena beliau dan ayahnya apa sahabat Bashir inilah yang pernah datang kepada Nabi ini juga penting dalam bab tarbiyah Basir pernah datang kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk menjadi saksi bahwasanya Basir ini ingin memberikan hadiah kepada Nukman ini hadiah namanya. Karena Nabi bertanya, apakah semua anak-anakmu kamu beri? Apakah semua anak-anakmu kamu beri? Kata Basir tidak ya Rasulullah namanya. Nah, Nabi tidak mau menjadi saksi di situ. Nabi memerintahkan untuk orang tua itu adil di dalam apa pemberian. Nabi mengatakan, "Etilu baina auladikum, berbuat adillah kamu terhadap semua anak-anak." Ya. Nah, dan ketika kita sebagai orang tua adil kepada anak-anak kita, adil itu tidak harus sama. Ya. Adil itu tidak harus sama. Contohnya, membelikan apa namanya, memberikan Sandal anak kecil kan sandalnya jelas lebih apa namanya lebih murah ya kan ini cuman 7.000 yang ini 20.000 wajar itu namanya nah dalam perhatian dalam kita adil kepada anak-anak kita ya nah situ ma'asirul muslimin rahimah rahimah tampak bahwa Bashir ini di dalam mendidik putra putranya juga mendidik dengan penuh keadilan ya dan mendidik anaknya sejak kecil ini juga salah satu contoh bahwa para sahabat mereka punya perhatian besar terhadap putra-putri mereka nah, dalam bab ini, dalam bab terbiah ini. Nah, contoh yang lain. Ini banyak sekali ya, kawan, kalau kita berbicara contoh perhatian orang tua terhadap anak-anak. Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini lebih tua daripada yang pertama dan yang kedua, yaitu Sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Tapi Sahabat Ibnu Umar ini juga termasuk Sahabat yang masih muda. Beliau ikut hijrah bersama dengan ayahnya. Siapa? Umar. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah punya perhatian besar dalam tarbiyah anak-anaknya. Hijrah dibawa hijrah. Ya. Untuk mendapatkan lingkungan yang terbaik. Untuk mendapatkan guru yang terbaik. Untuk mendapatkan tarbiyah imaniyah dan diantara yang menunjukkan keberhasilan tarbiyah orang tuanya Umar bin Khattab dan tentu ini juga menunjukkan keberhasilan tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW. Itu ketika perang Uhud, ketika perang Uhud Umar bin Khattab itu sudah nyangking, tahu nyangking ya, nyeret, membawa apa namanya, pedang, minta izin kepada Nabi untuk ikut perang. Umur 14 tahun ketika itu. Belum balik Jadi ketika perang Uhud Perang Uhud itu Tahun yang ketiga ya. Perang Uhud tahun yang ketiga Berarti ketika Tahun yang ketiga eh, Beliau sudah berumur 14 tahun ya. Nah berarti ketika hijrah Kurang lebih 11 tahun Masih kecil kan berarti Ya, ya. Datang membawa pedang Minta izin kepada Nabi Ali SAW untuk ikut perang, tidak diizinkan oleh Nabi. Masih anak-anak, belum balik, tidak diizinkan oleh Nabi. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah sosok yang masih muda, baru berumur seperti itu, baru berumur 14 tahun, sudah memiliki semangat di dalam membela agama ini. Sudah memiliki kecintaan yang luar biasa. Terhadap agama, terhadap menegakkan kalimat Allah. Sangat cintanya kepada Nabi Ali SAW. Dan sudah bisa menilai bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Bukan kehidupan apa dunia. Karena namanya perang ya mati kan demikian. Resikonya mati. Anak-anak lagi datang. Artinya... Resikonya lebih besar daripada orang-orang yang yang tua dalam bab menghadapi musuh. Nah, di sini berarti Masal Muslimin, rohimah rohimahakumullah, jelas ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab, radhiyallahu taala anhu ini adalah salah satu diantara anak-anak yang mendapatkan perhatian tarbiyah daripada orang tuanya dengan perhatian yang luar biasa tiga ini sudah cukup, ya. Anas bin Malik, ya. Nukman bin Bashir kemudian ibnu Umar dan masih banyak yang lain, ya. ada empat orang sahabat yang namanya sama Abdullah, umurnya muda-muda semua dan semuanya menjadi ulama sahabat semua, namanya sama Abdullah, bapaknya sama semuanya sahabat, umurnya kurang lebih berdekatan yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, bin Awam, Abdullah bin Amr bin As. Ini terkenal dengan Abadillah Sahabat-sahabat yang namanya Abdullah, semuanya namanya Abdullah, memiliki kemiripan. Ya, namanya sama, bapaknya semuanya sama, sahabat. Tak ada yang tak sahabat ni. Bapaknya semua sahabat. Abdullah bin Umar, ya yeah. Abdullah bin Umar. Umar sahabat. Abdullah bin Abbas, Al Abbas sahabat. Abdullah bin Amr, Amr bin As apa sahabat. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam juga apa sahabat. Umur umurnya sama, masih muda-muda. Ya, yeah. kemudian juga Ikhwatul Kiram, mereka semua adalah orang-orang yang berilmu, ya, yeah, dan mereka banyak meringatkan. Hadis Nabi Alaihi Salatu Wassalam Masyurul Muslimin Rahimani Rahimahkumullah ya, Itu barangkali ya, Sedikit dari Hadis satu kisah yang Bisa kita angkat pada kesempatan Malam hari ini Sebuah Kisah yang pendek Kisah ya, Kisah yang sederhana namun bagi kita ini nah, orang tua-orang tua yang terlebih hidup di akhir zaman ini sangat-sangat butuh untuk merenungkan nah, kisoh ini mengambil faedah darinya nah, sehingga mudah-mudahan membuahkan pada diri kita semuanya semangat untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita disebutkan oleh para ulama ya, bahwa kita orang tua, ketika mentarbiah anak-anak kita dalam hal jasad, kita kan mentarbiah anak-anak jasadnya juga, dengan memberikan makanan yang bergizi, dengan memberikan makanan dan nutrisi yang cukup, kita kan dapat pahala besar. Kita memberikan suapan pada istri kita saja, kita dapat pahala. Pada anak-anak juga demikian. Maka lebih-lebih dari itu semuanya, Ketika yang kita berikan adalah makanan rohani. Yuslihul kulub, sesuatu yang memperbaiki hati, nasihat. Nah, kita memberi makan saja pahala. Lalu bagaimana dengan nasihat? Ya, nasihat untuk sholat, nasihat untuk husu, nasihat untuk sabar menghadapi kesulitan, hidup, fitnah, dan seterusnya. Nah, berusaha untuk meluruskan yang bengkok, itu semua ujian bagi kita. Setiap yang kita korbankan Setiap yang kita ucapkan Setiap kesabaran yang mengiringi kita Di dalam mentarbiah Itu dicatat semuanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dan itu menjadi amalan pemberat Para nabi, para rasul adalah contoh yang terbaik Nabi Nuh alaih salatu wassalam Selalu memberikan nasihat kepada putra-putranya atau kepada anaknya sampai titik yang terakhir. Ya. Di saat Nabi Nuh berada di perahu, kapal anaknya tidak mau beriman, tetap saja dinasihati. Tapi itulah perjumpaan dan pertemuan terakhir. Ya. Anaknya tidak mau beriman, ya. Tetapi Nabi Nuh telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi putra-putrinya dengan tarbiyah yang terbaik. Nah Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat, berfaedah untuk saya pribadi dan kita semuanya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.